Assalamu'alaikum Saya terima kasih sekali untuk silaturahmi siang hari ini. Saya tidak bisa menyebut satu persatu bapak-bapak, para profesor, para senior, para tokoh di kedokteran. Tapi saya datang ke sini dengan itikat baik, dengan khusnudon kepada semuanya dan dengan dunia kedokteran secara umum maupun dengan dunia kedokteran UGM atau rumah sakit Sarjito dan seterusnya, ya saya juga pernah punya hubungan lah. Jadi pintu saya ke dunia medis itu ya mas Edot ini. Jadi saya merasa aman di dunia karena saya sama Edot lah. Loro WIBU gari WA kan gitu. Alhamdulillah saya pernah sakit tuh masalahnya. Tidak tahu Tuhan ini kenapa sama saya. Karena saya memang disuruh macam-macam jadi dia tanggung jawab. Jadi tadi saya apa, ngobrol sama beliau, itu Cak kunci supaya punya energi itu bagaimana? Lalu saya enggak punya energi saya itu cuma bagian dari distribusi kuatullah, distribusi energinya Allah. itu Tapi itu nantilah kedungguran gunung-gunungku. Gini aja, kita mulai dari ini Mas Yedot ya. Saya saya pernah dimasukkan radiologi di apa yang di tes radiologi di Sarjito dan hasilnya saya itu kelak saya ketahui bahwa sebenarnya saya itu meninggal Hai jatahnya tinggal tiga bulan tiga setengah bulan lagi secara medis ya karena saya mengalami sakit yang luar biasa pada waktu itu Loh, katanya tidak pernah sakit eh yeah. nggak sakit saya, harus mati ya, harus mati. tapi saya tidak pernah ngeledak saya tidak pernah opnam, saya tidak pernah merasa sakit. saya selalu kerja, saya selalu keliling kemana-mana. bahwa di panggung saya pingsan tuh kan urusan lain kan itu. neng pokoknya aku terus, aku ora-ora aku lorok karo ora lorok gue, kita salah sangka saja gitu. tapi ter, tapi dimulai kau nanti mas ya. Saya ingin merayakan hari ini dulu ya pertama ini sawalan uge sawalan kedokteran ini kan saya seneng seneng tuh gini, jane nggak ada hubungannya loh fakultas kedokteran universitas modern sawalan gini tidak ada hubungannya, ini seneng Jadi ini kan ini kan sumbernya filsafat Yunani kuno kemudian ada modernitas ada Renaissance kemudian ada universitas ya. Jurusan kita bukan Mesir Kuno, bukan Cina Kuno, bukan Jawa Kuno, tapi Yunani Kuno. Kemudian seluruh disiplin keilmuan, spektrumnya, metodologinya kan juga dari Yunani. Maka jadilah unitas UGM yang tidak ada hubungannya sama Gajah Ahmad itu. Singra cetog ya, Indonesia Ah, sebenarnya tidak ada hubungannya. Pembelajaran akademis kedokteran dengan sawalan, sawalan itu pun hanya ada di Indonesia. Jadi kita mulai harus mulai harus berpikir agak detail. Jadi kalau Idul Fitri itu agama, tapi kalau sawalan itu budaya, misalnya gitu. Jadi kalau sholatnya 5 rakaat rakaatnya, bacaannya itu agama, tapi kalau sajadahnya, sarungnya itu budaya. Ini itu Idul Fitrinya agama, sawalannya. budaya Ad, apa yang lainnya kan ada beda antara api dengan panasnya antara gula kalau gini antara air dengan ombaknya Nah kita ini bertengkar di Indonesia karena tidak bisa mengurai antara apa namanya gula dengan manis antara lombok dengan pedas maka kita sekarang ini ini sawalan ini ini bukan ajaran agama tapi enggak apa-apa tidak semua itu harus ajaran agama Asal tidak ada larangannya boleh dilakukan itu namanya ibadah muamalah. Kalau yang perintah Allah langsung namanya ibadah mahdoh. Kemudian dia bikin pagar itu asal kita tidak melanggar pagar itu ndak apa-apa. Jadi misalnya Nabi Muhammad tidak pernah pakai handphone kita pakai handphone ndak apa-apa, enggak ada larangannya. Jadi sesuatu so -so yang jenengan ketemu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Adam, keming kebari pamer itu jenengan tahu, wa toh We... ah, kan. kita besok punya kebanggaan macam-macam ketemu Nabi Musa orang ngerti motor tau jenengan. aku ini belakeraan ng Gunung Tursinan yang lak ratau Parang Trites kan gitu kan jadi Bapak-Bapak sekalian saya tuh sangat menikmati semua konflik di Indonesia karena bodoh mereka itu jadi merke orang mudeng kabeh hui polisi ini orang mudeng sering dimusuhi orang mudeng tadi malam saya menerima DPP HTI kemudian Kapolda panik kok saya menerima HTI seakhirnya setelah HTI saya terima jam 11 kapoldanya saya terima sampai jam 2 malam dan nanti habis acara ini saya terima rombongan dari mabes apa jadi ini masalahnya kesembronoan ilmu juga tidak jujur terhadap terhadap apa yang dia persoalkan sebenarnya, bangku janjinya Karpi itu soal khilafah Karpi aja ganggu proyekku, karena mengenungkuwe. Demikian juga pertentangan HTI dengan NO dengan semua itu semua itu soal soal coupling parkir kan gitu, kira-kira gitu. Oke, jadi dari situ saya ingin bersyukur hanya di Indonesia ada acara sawalan di momentum Idul Fitri di universitas. Di Malaysia kan tidak ada. Pak? Karena sawalan ini kan idenya Iyai wahab karena dimintai tolong Bung Karno tahun 1964. Tahun 60 belum ada sawalan. Jadi halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Dan itu memang kayak itu namanya ijtihad. Ijtihad itu gini, jadi salat yang penting bacaannya begitu sampai tahiyat. Tetapi kan harus ada inisiatif, harus ada kreativitas. Ya, masak Masa sholat, mengingami sholat menganggung belarak kan gitu kan. Yang menganggung kelambi lah. Kelambi itu kan ijtihad, kelambi itu kan inovasi. Dari kain, eh dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain, terus kainnya dipakai untuk baju, terus bajunya ada yang untuk imam, ada yang untuk mamun, dan seterusnya. Itu itu kan boleh, dan itu harus sebenarnya gitu. Nah di Indonesia ada yang sekarang mulai marah. Budaya ndak boleh dicampur-campur sama agama lah, terus caramu beragama orang anggung budaya ini mudah, papi ye. kan bagaimana kan pakaian tuh budaya Pak pakaian tuh budaya jadi budaya itu tidak bisa dihindarkan masjid itu masjidnya agama tapi AC nya budaya tikarnya budaya itu jendelanya budaya jadi enggak bisa agama diwujudkan tanpa tanpa budaya maka ada sawalan di menurut saya Ini garda depan dari peradaban yang akan datang. Besok-besok di Amerika akan begini, besok-besok di Arab Saudi akan begini. Tapi perintisnya Indonesia. Karena Indonesia ini satu-satunya negara yang sudah sampai ke tahap ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Amerika belum sampai, Korea belum sampai. ndak mudeng, Gusti Alara mudeng. Indonesia sendiri ketuhanan yang Maha Esa, orang-orang salah janesa gue. Nyusra popo lah. Maksud saya gini loh. Boleh ini saya jelasin mas Jadi di Quran tuh ada dua informasi, satu bilang Tuhan saya kalau menciptakan sesuatu saya bilang kun terjadi. Innama amruhu idzaa arada syai'an hayyaqulau kun, terus terjadi. Jadi, jadi kalau mungkin bilpasor sekejapan mata jadi kape. Itu di surat Yasin akhir. Tapi ada lagi yang mengatakan surat eh, ayat lain bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam enam hari. Padahal enam hari itu, kalau dalam hitungan para mufasir, itu satu harinya Allah itu 500.000 ribu tahun. Lai gusti Allah kok, anggil men alam semesta, enggak ada 500 ribu tahun pengen 6 kilo. loh. Dia itu orang maha kuasa, aku itu dunia des dati Jadi saya enggak percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Ki resiko loh tapi ini. Orang percaya gue ya, kan payah. Lu bukan tidak percaya ya Allah, saya tidak masuk akal bagi saya. Saya memahaminya begini, oh makhluk Allah itu akan hidup di dalam enam tahap evolusi. Semua, kita memuai, kita dinamis. Jadi pertama Allah menciptakan cahaya dulu, tapi cahaya ini masih, ini yang namanya Rasulullah itu cahaya. Jadi dutanya kehadiran Allah itu cahaya, yang disebut Nur Muhammad. Yang, yang Ibu Dekan menangis tadi karena asal-usulnya dari bu Rabia, ah, Rabi ah itu orang yang mengenal Nur Muhammad, orang yang ingin memadamkan surga, mema ingin membakar surga dan ingin memadamkan neraka, kan begitu. Ibu Dekan ya. Jadi Rabia ah itu suatu malam bawa ember sambil teriak-teriak, akan aku padamkan api neraka, supaya orang... tidak berbuat baik hanya karena takut neraka tapi karena cinta kepada Allah kan Suatu hari dia bawa api, lu ke mana Rabi'a? Saya mau bakar surga. Supaya orang itu berbuat baik tidak karena ingin masuk surga gitu. Rabi'ah ning nek ning nek kan di kan gitu. Kalau di Indonesia ya toh. Indonesia iki Nabi Muhammad kewae ditangkep polsek ketok gitu. Indonesia itu memang paling apa paling istimewa. Oke, dari situ Kemudian Allah menciptakan enam tahap, satu benda. Dan ini mungkin 220 miliar tahun mengono benda. Kumparan, asap, menggumpal, ada yang masih tetap panas menjadi yang disebut matahari yang bermilyar-milyar juga jumlahnya sampai ada yang memadat, dingin, menjadi bumi, menjadi planet, jadi satelit, bulan, dan seterusnya itu. Kemudian Allah menciptakan benda yang tumbuh, nabati. Kemudian Tuhan pada tahap ketiga Tuhan ciptakan benda yang tumbuh dan bisa bergerak dan berpindah-pindah, namanya binatang. Nah, karena dia butuh pergerakan, maka dibikinkan mesin yang namanya darah dan daging, urat saraf, otot dan seterusnya. Nah, itu, itu itu itu evolusi ketiga. Kemudian tidak hanya bergerak ini makhluk Allah, dia juga bisa mikir. Ini tahap keempat. Nah, kita itu, jadi kita itu binatang plus akal. itu, binatang plus akal nah, sekarang ini dunia sampai pada evolusi keempat seluruh dunia dan manusia masih belum mengenal yang lima dan yang enam yang keempat ini adalah manusia menjadi su the supreme the supreme subject dia yang utama dan dia pikir dia yang paling hebat manusia ini maka dia bikin hak asasi manusia gue kan nyeneng ke gue ada hak asasi manusia. Setahu saya yang punya hak kan yang punya saham, Pak. Lagi menunggu lagi. Desah mau pondul. Kue ikin dul. Kue ikin uyo raisoh menjadual. Kue kerambutmu ar puteh kau yang pisone kok ced. Kue kira raisoh popo menunggu itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dan orang kedokteran tahu persis betapa lemahnya manusia, kan begitu? Dokter-dokter tahu persis betapa lemahnya kita semua, kanker jenis kok ngendita, aslinya, anggel. Apa yang virus? Makanya virus, kui, lawannya mengwiritan, mas. Nah, saya sudah seharusnya mati kok. Kalau saya tidak pakai teori itu, saya sudah mati tahun 2002 itu. Karena sudah turun 26 kilo, sini saya sudah tidak berfungsi, teroid saya, hipertensum, semua sudah, ini sudah terbakar habis. Menurut Sarjito, ini ngerawani kondo aku, setelah aku lemu lho, cak kok isi urep ya? Ya itu baru ngomong Pak Edot setelah 4 bulan, 5 bulan gitu. Oke, saya teruskan soal evolusi ini supaya saya bisa menjelaskan semua pertanyaan tadi Mas Edot. Hmm. Maka sekarang kita punya demokrasi, itu karena kita di tahap evolusi keempat. Saya seneng demokrasi, tapi demokrasi sekarang kan demokrasi dimana manusia bagus sih. Apa pernah ada pilkada melibatkan binatang? Apa pernah pilkada menyadari bahwa sungai punya hak? Tanah punya hak untuk mengikut memilih siapa yang menginjak dia? Kan harus harus dihormati semua tahap tadi. Lingkungan hidup punya hak. Sekarang kan lingkungan hidup diurus tapi tetap sebagai obyeknya manusia. Dia tidak tahu bahwa bumi ini lebih tua dari kita. Ini Dulur mbaharep ini bumi ini. Dulur mbaharep kita itu junior. Junior pedidak pedidi. Ngaturiko iki waktu pilkada, waktu pilpres, ndak tanya lagi sama alam. ndak tanya sama laut. ndak tanya sama, lu cara caranya tanya laut. Mulanya mulane mau, gue. Jemba gusi menungso iki Tapi Indonesia sudah maju setengah langkah. Sudah punya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sudah ada Tuhan nih. Kalau di Amerika kan belum ada. manusia Tuhannya, kalau di sini Tuhan Yang Maha Esa meskipun itu salah saja nih. Nah, Esa itu bukan satu, Esa itu satu, terusnya ada, ada Dalawa, Tatlu, Apat, lima. Kalau Esa itu ada duanya, satu ada duanya, Eka ada Dwi, ada Tri, ada Catur, ya ada Panca. Jadi ketuhanan bukan Yang Maha Esa aslinya, Neng keliru rapopo. Indonesia keliru itu Tuhan memaafkan. Orang popoki gitu kan? Mestinya ketuhanan yang maha tunggal. Kalau tunggal, tidak ada duanya. Makanya Tunggal Ika juga kelebihan kata itu mestinya bin bin bina itu bahasa Sang Sekerta. Kalau ika itu tunggal ika dan tunggal itu bahasa Jawa Kuno. Jadi itu campuran di Sutasoma karena mutan tular. Jadi sebenarnya bina itu bangunan, bah, sama dengan bahasa Arab binaun, itu bangunan Nah kalau n-nya dua, berarti banyak bangunan jadi, banyak ada bangunan Madura, ada bangunan Jawa ada bangunan ini, ini, ini bina, iko tunggal, ika itu bukan satu kasih tahu Pak Jokowi, jangan bilang mari kita jaga keikaan kita Loh, ika itu artinya bukan satu ika itu artinya iko, kuwi, kae kae kita belajar bahasa yang namanya bine bina ikal kae sing macam-macam kae tunggal itu loh aslinya bineka tunggal titik sebenarnya tapi yuk, gandeng yo waton jupuke waton yuk. sama dengan gajah mata ku wedhil kuwi lak kuwi lak, lak sak ketemune reca trawulan trowulan diklaim yuk gajah mata jare sopo gajah mata kaya edop Ya, cari sopo. Kita tuh memang, tapi untungnya Allah itu melihat hatimu, tidak melihat kebenaranmu. Kebenaran tuh orang Muslim tidak bisa menemukan kebenaran, maka jangan mempertengkarkan kebenaran. Hijau ya benar, merah ya benar. Jangan yang merah mengharamkan hijau, yang hijau mengharamkan yang merah. Nanti kita bertengkar terus. Kebenaran letaknya tidak di perilaku, kebenaran letaknya di dalam diri kita. Keluarnya adalah kasih sayang. Outputnya adalah akhlakul karimah, Kan begitu, Bu. Yang tadi itu. Jadi outputnya itu akhlak. Kebenarannya di dalam diri kita. Di pawon, barat warung itu di pawon. Gitu loh. Kue harap, nggawe opo wae kan itu urusannya di pawon. Merke opo itu di pawon. Tapi begitu nyuguin konsumen di warung, yang kita suguhkan adalah yang baik untuk konsumen. Bukan yang benar menurut kita. kan gitu, kan gitu. Nah, saya kembalikan ke evolusi tadi. Kita sudah maju nih Indonesia. Boleh nggak saya sekalian sampaikan supaya ini kan gajah mada. Ini gajah mada sambat aku kira atau disopo. jenengku dinguh terus. Neng tahu nyinawi sopo aku. Umurku piro coba. Aku mati umur piro coba. Mana saya ngerti? Gajah mada meninggal umur berapa coba? Kalau ada yang tahu. Layas nah, ini sama dengan unar unar. sudah akan saya kasih teks mengenai Garuda kan disana ada ada Amerta ada unar itu. Jadi teks-teks yang gurusnya sama Garuda. Garuda aja ramu deng, aku saat kita Garuda, sing gambar kayak itu laki apa perempuan? Ya orang semurung ya, di Indonesia kicjam sembrono. Lah nek tidak jelas pak gendernya kan perkembangannya kaco pak. <laughs> Kalau ada laki laki merasa dia wanita perkembangannya kaco tuh. Kalau ada laki-laki wanita merasa pria, perkembangannya kan mal mal praktek wingo. <gör> nah saya tanya Garuda ini karepe yang gambar kui Sultan Abdul Hamid Pontianak ya gambar awal itu karpet lanang bawet jantan maupun tina. Orang oh, loh saya soal jawab nganti saya ki Cici enggak takut tuwi we lepas saya soal jawab nomor loro. Untung Allah itu sayang sama bangsa Indonesia. Dia mengizinkan Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki itu tanggal 14 Agustus 1945 terus Indonesia merdeka 3 hari kemudian. Ya, sehingga lambang Garuda itu sayapnya 17 ekornya 8. Saiki bayang nek ngebone Amerika kuwi tanggal 30 Desember. Terus kene Gene Merdeka 1 Januari, Garuda Neng sih cingan lagi, Garuda buntutannya lagi, sih, terus piye Garuda Jadi saya tu senang lihat Indonesia ya Allah, anakku yang tak sayang nenan, ya Allah, kui aku bayangke angkir deh gambar neng neng lagi, aku mesti nungguju, walah. Ya Allah, alhamdulillah merdekanya itu kok tanggal 17. Bayangin kalau 1 Januari kayak Garuda ini. Itu itu Garuda. Kapan-kapan saya ceritain asal-usul Garuda ini berdasarkan teks, berdasarkan literasi, berdasarkan main resource, saya enggak berdasarkan khayal saya. Jadi saya saya mencari bahan-bahan dan saya dapat buku-buku kuno, buku-buku lama dan jadi kita saya ini Garuda itu bukan bukan burung, Garuda itu nama burung, bukan burung. Kalau burungnya tuh elang, rajawali, ulung, cipret, emprit ya. Namanya si elang ini namanya Garuda yang ngasih nama ibunya. Ibunya ini dalam posisi dia dijajah oleh kakaknya sendiri. Kakaknya ini kerjasama sama naga 44 jumlahnya, sekarang tinggal 9. Ya. Itu menjajah adiknya. Dengan dengan manipulasi-manipulasi, karena mereka dulu itu menebak, itu ada kuda yang lewat di Cakrawala. Ya. Terus dua bersaudara anaknya raja ini, Bede Ankae buntutnya warna apa? Ekornya warna apa? Kakaknya mengatakan hitam. Adiknya mengatakan, ndak putih. Ternyata begitu kudanya mendekat, benar-benar putih. Kakaknya panik, padahal perjanjiannya siapa yang kalah akan jadi budak yang menang. Jadi berarti kakaknya akan jadi budak adiknya. Akhirnya si kakak ini memanipulasi, nyuruh naga 44 itu nyembur ekornya kuda. Akhirnya tidak menjadi putih lagi, monkes disembur. Ya, akhirnya kak, adiknya kalah, terus dia berpuluh-puluh tahun menjadi budak dari kakaknya. Akhirnya dia berdoa kepada dewa. Akhirnya dewa memberikan sayang yang dia Oke, kue tak kayak anak jenengei garuda. Gitu. Jadi anaknya si si adik ini namanya garuda, burung, ya. namanya Garuda tugasnya Garuda adalah membebaskan ibunya dari perbudakan jinajen eh naga-naga <laughs> itu ini ini ya ini Idul Fitri kita Idul Fitri kita adalah baiklah ya Idul Fitri itu kan kita refresh detox kan, gitu detox nah levelnya berbeda ada kefitrian Profesional, saya dokter, kamu insinyur, kan gitu. Itu kefitrian profesional. Kayak seniman, kayak pejabat. Terus ada kefitrian budaya loh. Saya orang Madura, gitu loh. Saya orang Madura, saya orang Jawa, saya orang Bugis, kan gitu. Itu kefitrian budaya. Ada lagi kefitrian kemaklukan, kefitrian holokia. Khul saya manusia, saya bukan binatang, kan gitu. Ah, sekarang ada kefitrian yang lebih. dalam lebih tinggi lagi. Sik, manusia itu makhluk jasad atau makhluk rohani? Nah, baru cari kefitriannya. Manusia itu penduduk bumi yang ingin masuk surga ataukah penduduk surga yang dolan ke bumi sebentar? Which one? Atau kalau mau pakai ilmu pengetahuan, Manusia itu makhluk jasad atau fisik yang menempuh perjalanan spiritual ataukah manusia adalah makhluk spiritual yang outbound sebentar di bumi 6, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Yang mana? Kalau konsep ini tidak jelas, kurikulum kita juga bisa salah. Ilmu kedokteran kita juga bisa salah. Karena kalau Ibu Dekan tadi mengatakan menahan diri, itu kan soal ilmu dosis atau Ya, Tau Bu. Hidup itu tidak boleh overdosis. Harus menahan. Nah, nahan dirinya seberapa? Itu sebabnya kita kuliah ke dokter supaya tahu persis. Jangan under, jangan over. Pertama, kalau sudah jelas bendanya, substansinya baru ada menahan diri itu dosis. Sebelumnya ada dosis. Ada dosis dalam arti substansi. Sek-sek, rasa nganggu. Pil seng iki, iki, wese. Yang gitu ya. Ikin ku rodo anu? apa ya istilah-istilah istilah, istilah, istilah, istilah dokterannya gitu ya itu kan kita tentukan ini apa ini ada beberapa produk kita ini saja jangan ini dulu nanti kalau kita lihat ini belum ada perkembangan baru kita coba yang ini kan begitu itu juga menahan diri hidup dengan cuman dua itu menahan atau eh menge, menahan itu mengendalikan mengendalikan atau melampiaskan hidup tuh cuman itu melampiaskan apa mengendalikan ngegas apa ngerem kan mengenuh lapang ngurup ngegas woy nggagas weh wis dadi bupati njaluk meneh digas meneh bar kuwi bojone besane mantune digas terus uripe ngenjungkel akhire kan terus jadi saya kira itu Mas Edot kalau ngomong menahan diri ngomong apa tadi saya kira mohon maaf agak panjang supaya kita punya metodologi dulu nanti ngomong apa-apa sudah ada frame-nya yang enam evolusi tadi terakhir sini Yang evolusi kelima itu apa? Empatkan manusia, maka hasilnya hak asasi -hasil manusia sama demokrasi. Kelima adalah kita tidak hidup begitu saja, kita ini dibikin yang bikin namanya Tuhan. Maka dalam perusahaan hidup kita ada Tuhan. Nah Tuhan ini posisinya apa? Karyawan, apa direktur? Jadi pertimbangannya menjadi beda. Kalau sekarang ini manusia kan direktur, maka ada hak asasi manusia. Ya serapopo, tapi Indonesia sudah, sudah sadar dengan pancasila. Oh ada Tuhan kok. Nah ternyata Tuhan ini bosnya kita karyawannya. Maka kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, yang menentukan Tuhan. Masuk ono ono satp mengatur Dewi. Aku tugas jam sembilan ya Pak. Lho, ora jobdesknya yang mengatur bosnya dong. Jadi kita ini hidup bagaimana yang ngatur kan yang Tuhan ya. Tuhan malah kita atur Tuhan awas nenggak ngabulke itu. Nah Ada Tuhan. Nah, tahap keempat ini yang HTI, tahap enam ini yang HTI maksudnya. Jadi setelah benda, materi, ya syai, ya kemudian nabat, kemudian hayawan, kemudian insan, kemudian abdun atau abdullah, yang keenam itu khalifatullah, itu yang disebut khilafah. Jangan menuju khilafah. Lihat, ada cara lain di dunia ini. Opsinya cuma khilafah. Cuman khilafah yang saya pahami tidak seperti yang dipahami HTI. Semalam saya omongkan panjang lebar. Khilafah itu bukan sistem. Khilafah itu wineh. Bahwa kamu itu utusan Tuhan berlakunya harus persis seperti yang dimaui Tuhan. Uang kuih tiga wikok. Nah khilafah itu artinya apa? Orang yang berjalan di belakang. Jadi kalau ini yamin yasir iki kalau ini kholf. Kholf itu buntuti. Jadi kita tuh buntuti kemauan Tuhan, di belakang Tuhan dan Nabi Muhammad. Nah, khalifah adalah orang yang berjalan menjalankan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi semua orang tuh khalifah. Asal sampean mandi itu berarti sampai sudah khalifah. Jadi khalifah tidak harus tidak harus negara. itu winih tanduran di tanah tertentu Apa, tumbuh jadi kerajaan di tanah lain tumbuh jadi apa, Republik di tanah lain tumbuh jadi NKRI, itu juga khilafah jadi NKRI itu ya khilafah Pancasila itu juga khilafah tidak mungkin ada kalau tidak ambil dari nilai Islam dia pinjam 6 kata dari Islam Pancasila itu adil, adab, wakil musyawarah rakyat, hikmat itu baru kata, kalau substansinya semuanya ambil dari Islam. Jadi kalau Islam ditentangkan dengan Pancasila itu berarti bukan soal substansi tapi soal proyek dari 44 naga tadi itu. Gitu. Nah jadi saya ingin teman-teman juga jangan mempertengkankan khilafah. Karena khilafah itu bukan barang jadi, dia itu pelok ya, winih, benih. Nanti tumbuhnya kalau dia ke, jadi kedelai silakan bikin tempe atau menduan. Kalau kalau Tumbuhnya nanti jagung, silakan bikin popcorn kan begitu. Jadi khilafah atau bukan? Bukan terus kalau Amerika bukan? Amerika sudah khilafah pada pada bidang tertentu. Hukum yang benar itu sudah memenuhi khilafah, tuh bu. Hukum yang benar, pelajar yang benar, ilmu yang benar. Orang mandi itu sudah khilafah. Orang glemuyoh, gelem-ngiseng, gue khilafah. Karena itu syariat Allah. Syariat Allah itu bu. Sholat lima waktu kan baru 14 abad. Sebelumnya 22 miliar tahun tidak ada syariat Allah seperti itu. Dari syariat Allah itu lebih luas daripada syariat Islam. Kalau syariat Islam itu ma'ibadah sejak Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa tidak pernah loh sembahyang. Tidak pernah Nabi Musa sembahyang tahajud itu tidak pernah. Enggak pernah Nabi Yusuf itu tidak pernah jumuan. Jadi kalau ketemu di surga lah, nabi nabiun jemuan, dan gitu. Jadi kita itu jangan bodoh-bodo amat bahwa yang disebut syariat Islam itu ya hukum alam itu syariat Islam. Gravitasi, angin mengalir ke tempat yang lebih kosong, eh, angin eh, air mengalir ke tempat yang lebih rendah ya. Bahwa kalau api membakar akan yang dibakar akan terbakar. Bahwa kita kemudian mengukur air mendidih itu 100 derajat celcius atau sekian Fahrenheit ya, dan seterusnya. Itu hukum Allah. Tidak ada gedung yang tidak taat kepada hukum Allah. Kalau gedung ini tidak taat hukum Allah, yaitu gravitasi dan lain sebagainya, ambruk gedungnya. Jadi gedung ini khilafah. Nah, HTI harus tahu itu. Oh, jenjur khilafah kengganti ini RKI kok bubrah terus. Nah, mereka semalam ngunggah Cak, enggak gitu. Ayawas, enggak ngunung. Gitu. Tidak ya bapak sekalian. Mudah-mudahan di kedokteran ini kan di sini kan juga masuk angin Indonesia toh. pertentangan di Indonesia dan di Jakarta kan ya masuk ke sini. Di sini ada yang pro Ahok, ada yang pro Anis. Ngaku, eh, JNKP ya dorang resistensi lah bungane Ahok karo Aniski. Wang aku Anis teko dua hari sebelum pemilihan dan setelah menang dia datang lagi dan dia bilang, ni skwe nek Rene Menet syarat isi c. Aku mohon terima aku nek Rene Menet. Oh, apa cak? Karo Ahok. Gue <laughs> rine menek karena Ahok itu yang mesra yang bahagia dan sekarang forum saya di Jakarta diminta untuk merukunkan mereka kan yang merintak mereka sendiri jadi timnya Ahok dan timnya Anies itu datang ke saya cak tolong kami dinikahkan kembali dinikahi kami akan melakukan pernikahan kebangsaan kita akan melupakan pilkada dan sekarang kita kompak membangun Jakarta bersama-sama tapi dukungnya itu cak nun itu Insyaallah kita lakukan nanti bulan Juli itu bulan Juli. Ini. Itu. Jadi Bapak sekalian di kedokteran, ayo kita cari ilmu yang lebih kompensif, metodologi yang lebih jernih yang lebih luas, yang lebih kafah, supaya kita tidak dipertengkarkan oleh kebodohan dan kekurangan ilmu kita, satu sama lain, gitu kira-kira. Termasuk Idul Fitri ini mudah-mudahan halal biaral tenan, rido biar rido tenan, dan Anda diberkahi Allah karena Anda ini orang-orang yang luar biasa, mulia di mata Allah karena Anda ini orang yang menolong orang sakit. Tidak ada yang tidak ada yang lebih mulia dari itu pak Edet. Allah mengatakan wahai hambaku, aku sakit engkau tidak menyengukku aku lapar engkau tidak memberiku makan, aku haus engkau tidak memberiku minuman. Kan begitu Allah mengatakan. Ya kan bingung diomongi omongi. Lo mosaono Allah kok kan itu. Lo Allah kok ngelak, mosaono Allah kok ngelih itu. Jurunang kopi o. Terus Allah mengatakan, "Tidakkah engkau mengetahui itu si fulan sahabatmu, saudaramu sama itu sedang sakit dan engkau tidak menjenguk dia? aku ada pada hatinya, aku ada pada dia." Nah, Anda adalah orang-orang yang ini tadi sebelum ke sini kan Pak Edet cek pasien dulu. Dan saya itu ndak kuat jadi dokter Bapak sekalian, Anda itu hebat. aku ra kuat. Meskipun kudu nur, terus. Ki piye pemerintah ngunu mesti aku? banyak sekali masalah yang tidak memungkinkan pasien kita yang miskin-miskin terutama bisa sembuh karena ada halangan politis, halangan struktur, regulasi, dan seterusnya aku akura kuat jadi dokter jadi anda itu orang yang sangat tinggi derajatnya sebab aku akura kuat aku biar tahu nyaluk melibu dokter ini gue pekok, pekok ya mesti raisan aku melibu aku ya semawera lulus buddha kan mengatakan beberapa tahun digontor berhijrah ke, ke Jogja jare sopo. Bu, iki diusir saka gontor hijrah piye diusir eh. itu pun saya masuk Jogja itu ndak sah kalau saya sampai jadi pejabat nanti diungkit-ungkit sama musuh saya sebab saya itu ndak legal sekolah saya saya itu sekolah di SMP di selatan permata dulu permata itu Bu, ada dulu ada SMP tampungan di situ Ya, kalau pagi SMP 2 Muhammadiyah Putri, kalau sore SMA SMP 8 Muhammadiyah Tampungan, ndak pakai seragam katoanentuk, melebuentuk, ramelbuentuk. Saya sekolah di situ. Dan saya membayar balvoli coba. Jadi saya itu ndak punya rapot, ndak punya rapot SMP, wong saya dari pesantren. Tapi saya dapat rapot SMP dari Jombang, karena saya nyumbang net sama... <tuk> Apa ya voli ini, lanjut aku, digawani rapat sama buah SMP. Nah, SMP di sini, kan tidak legal saya. Makanya sudah saya bakar semua yang ijazah itu. Ijazah saya mau tak bakar, SD tak bakar KP, wis, ra, ijazah, ijazah. Pokoknya aku nginegi, gelom-ra, Dan itu yang bikin Novia tertarik sama saya. Oke, Bapak, sekalian saya nganut ini, siang ini harus bagaimana, tapi jazakumullah viral jaza. Anda semua orang-orang istimewa, dan saya mohon Anda pertahankan keistimewaan di depan Allah. Dan ketika Anda menangani pasien, tolong jangan berpikir uang, itu aja saya mintanya. Karena uang pasti datang ke Anda, berpikirnya akhlak dan kasih sayang. Pasti Anda mendapatkannya, tidak perlu minta. kan Sama dengan guru, jadi ada empat bidang, kesehatan, pendidikan, agama, kebudayaan. Tolong hati-hati terhadap kapitalisasinya. Moga Mas Edap. Uh, baik, Cak Nun. Kita akan bersama-sama untuk diskusi. Kita persilahkan yang sepuh untuk bisa hadir di sini. Yang pertama, Dok. Dr. Sunardi kasepuhan beliau ini ahli keris, Nak Nun, seorang yang memang hidupnya selain spesialis kulit, dia itu spesialis keris, SPKK, spesialis keris konsultan. Kancang raba. Yang kedua kami persilakan hadir di depan adalah. Profesor Dr. Muhammad Jufri PSD asli Madura lulusan Dokter Gontor Gontor enggak lulus, enggak sempat masuk ya, Prof ya. <tik> <tik> eh kemudian yang ketiga saya minta dokter yang tadi jajar calon Dr Yodi Mahendra data ini adalah beliau adalah wakil dekan bidang tiga ya kemudian yang terakhir ini masih ada kosong nih siapa yang kosong ini siapa yang mau diisi Budikan Budikan silakan maju <laughs> alamukarom nah sambil menunggu itu supaya tidak ada dusta diantara kita saya boleh enggak cerita tentang yang Cak Nun mau mati tadi? Boleh enggak? Oh boleh. Jadi gini ceritanya. Ini mesti harus ada Bambang, radiologi ada enggak ya Bambang? Enggak dateng, mungkin di luar. Suatu pagi ketika saya sedang visit pasien, saya ditelepon sama Cak Nun, dot kemerini. Iya cak neng saya Saya di gedung Hartono, gedung Hartono itu sini BDNI itu yang eh, apa namanya Sindoal Sudirman itu di lantai 3 itu kan ada counter handphone. Aku di situ, ya. Kemudian aku ngramungi pasien sih, habis itu saya kiri. Neng cak, neng lantai telu. Saya muter lantai tiga itu, nggak ketemu sekali. Yang kedua nggak ketemu. Saya telepon Cak Neng di Neng lantai telu, udah muter Neng pintu. Saya muter sekali lagi, baru kemudian saya melihat Mbak Via, Ibu Novia kalau packing, dan mendapatkan Cak Nun dalam kondisi yang sangat kurus. Kemudian tangannya gemetar. Nah, waktu itu loh, Cak, gue kenal Poloro. Ya, iki aku tambah nono. Cak Nun bilang gitu. Kok? Wah, enggak bener ini saya bilang gitu. Ketika itu saya lihat, kemudian saya ambil cari lepas, Cak Nun tangannya gini. Kemudian saya cek, memang sangat tremor dia. Sangat gemetar Saya mikir pasti ada sesuatu dengan kelenjar tiroidnya. Kemudian, ada yang lebih ahli, saya persilakan Cak Nun untuk ke Prof. Asdi. Praktek di situ, kemudian diperiksa macam-macam, diperiksa labnya, T3 tempatnya sangat tinggi, TTSR-nya juga di luar normal. Sampai Prof Asti bilang, ini pasti salah labnya aja. Diulang lagi, diulang lagi dengan hasil yang sama. Nah. Kemudian saya punya ide, udahlah kira-kira kita radio nuklir aja lah, kita periksa di kita scan tiroidnya. Saya kontak sama Bambang. Singkat cerita sudah dilakukan itu. Kemudian Bambang menegati hasilnya. Cak Nun pulang. Waduh, ini sangat toksik ini. Nah terus, iki mulai kira-kira gari telung sasi meneh. Waduh. Terus Bambang bilang, tapi aku kah gitu loh. Oh ya sudah, ini urusanku. Aku saya ngomong. Saya bilang gitu. Padahal aku ya rawani ngomong. <risas> Terus saya bilang, Cak Nun pulang, kemudian, eh, uh, saya bilang kepada Pak Di almarhum, Pak D itu sahabat Cak Nun yang sangat, sangat, sangat dekat dengan Cak Nun, sangat setia dengan Cak Nun, dia ngomong. Pak D ini kondisinya Cak Nun begini kalau melihat dari medis ini tiga bulan lagi umurnya waduh Pak D juga pusing Pak D itu adalah pegawai lab di pertanian nah kemudian melihat kondisi Cak Nun yang seperti itu malam hari Cak Nun e, BAB warnanya hitam jadi memang sangat-sangat sental dengan nuansa ada perdarahan di situ eh, Pak Dim menginisiatif mengambil sampel dari tinjanya dengan maksud akan diperiksa di labnya Dim. ada apa sih sebenarnya dengan Cak Nun ini sudah toksik jelas di apa namanya kelejar kondoknya kemudian Pak Dim ingin menganalisis diambillah tinjaya kemudian dimasukkan dalam uh, kantong film Puji di sama dulu dah besok pagi kita bawa ke lab dah tadi tidur di tengah malam hari di rumah Pak D si tabung ini meledak sehingga isinya berhamburan kemana-mana mulai suatu keanehan lagi di situ Nah, ada beberapa sampel yang sempat tersisa dan tersempat dianalisis bahwa si barang itu tadi itu mengandung sebuah logam yang hanya bisa meleleh dengan suhu di atas 1500 derajat celcius. Berarti ada sesuatu di diri di Canun, ada logam di situ, ada toksik di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Prof. Asti juga pada waktu itu enggak mungkin ini seperti ini, kalau seperti ini sampai sudah mati, Cak. Akhirnya itu fakta-fakta yang kita sampaikan kepada Cak kemudian di sini saya aja ingin menstressing bahwa sebenarnya ilmu ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu belum bisa mengatasi semua masalah kesehatan yang ada. Contohnya adalah Cak bahwa kita masih dilibatkan uh, dengan misteri-misteri yang ada di situ. Dan akhirnya bahwa Cak Nun mengatasinya dengan dengan cara yang lain yang yang yang apa namanya yang nanti mungkin kalau berkena Cak Nun cerita kalau enggak ya akhirnya sembuh gitu ajalah. dengan sebagai dengan berbagai macam caranya. Ya. Yeah. cara mari tidak sampai sini akhirnya sebelum itu aja ini karena terlanjur cerita saya mohon izin dan minta maaf ini diceritakan sebenarnya sudah 15 tahun yang lalu ya dan itu panjang ceritanya tapi pokoknya begitu lab hasilnya seperti itu dan di Sarjito gambar kan hitam pekat sini ya jadi di leher ke bawah itu sudah ibaratnya usb bumi hangus sudah terus Mbak Fia ngomong, Mbak sudah, kan sudah jelas sekarang masalahnya, Mbak diatasi. Tuh. Karena saya itu tidak merasa sakit dan tidak pernah berhenti. Saya acara terus, keliling kemana-mana, saya pernah pingsan Sampai saya dalam keadaan kurus itu saya pengajian di LPG Pinang. Di LBG Pinang itu siang-siang lagi, panas-panas, tremor, dan tengah jalan lagi harap semaput. I, semaput i. Jadi akhirnya langsung saudara ini kayaknya saya harus pamit dulu, terus... Allahumma sohari, saya harus berdoa urung nganti walhamdulillahirabbil alamin aku wis ilang. Saya sudah, sudah. pingsan geblak tiba-tiba saya siuman itu Isis coy. Sejuk dan wah ini surga ngendi ada korden bagus, jendelanya bagus, hiasan-hiasan ada buah-buahan. ada lukisan-lukisan bagus, pokoknya ini kamar yang sangat elit, sangat indah di LPG Pinang padahal itu nah. terus di LPG Pinang dan saya, lho, saya, saya ingat saya tadi saya pingsan di LPG Pinang kok tiba-tiba ada kamar sebagus begini nah ketika saya sedang heran-heran ada suara kan saya berbaring, ada suara di belakang saya sampun itu dari belakang saya, kaget aku Loh, kueh atau Tommy? Ternyata Tommy Soeharto. Jadi kamar mas Tommy itu. Mari memotar, memotar. Ternyata neng jipin yang uno kueh. Mulanee saya jo anda masuk sana. Nah, kamar apa yang uno? Dan Dan Tommy berkuasa di situ banyak bodyguard-nya, fasilitas beres, mau keluar kapan saja bisa. Terus biye. Jadi jadi oh alah, alah, ya lah gitu kan ya. Udah. Jadi Ini kan saya harus cerita mengenai sembuhnya saya, akhirnya karena istri saya mengatakan, saya kan tidak pernah, tidak, tidak pernah merasa sakit. Pokoknya aku terus melaku, wong puasa-puasa saya puasa, saya workshop sama kecil-kecil 500 orang Melayu-Melayu tahu. Aku santri di Bojonggorod ajak latihan ekspresi, latihan muhadoro, latihan, latihan eh, apa, supaya kue kik kuduisa dati wong, kudu kuduisa punya determinasi, harus kerja, Santri itu kan enggak dididik untuk kerja, wiri tang tok nganti pucet bilang gitu eh belajar buat gawe, ayo bertani ke kerajinan apa, takjak pelayon pelayan semaput aku masih, aku posa wakku berat badan saya 46 saya kan sekitar 70 lah, 46 oh semaput lagi, jadi saya sekian kali semaput terus akhirnya Mbak Via mengatakan, kan sudah jelas kan saya punya Intel juga, saya selidiki ini ada apa, ada apa, akhirnya sudah jelas semua masalahnya dan semua sudah saya maafkan, saya tidak pernah marah, saya tidak pernah dendam, saya bersyukur kepada Allah, saya milik Allah, akhirnya sudah malam itu saya melakukan upacara dan saya sembuh paginya dan kemudian saya langsung gemuk ya contoh, aku lemu kayak begitu lemu lu, gak aku lemu lagi, konco-konco lho, dek cak kue Jani hati ini, kok isi hurif? Jani-jani ini ngerang-angani ngomong nyudut ya. Kira-kira itu. Nah, Bapak-Bapak sekalian, Anda saya kira juga tahu bahwa kesembuhan bukan milik dokter. Dokter adalah petugas ikhtiar. Orang yang dengan ilmu mengupayakan pengobatan. Tapi sembuh milik Allah. Sebagaimana sakit juga milik Allah. Asal posisi kita di situ, maka... Ketidakmungkinan secara ilmu medis itu tidak sama dengan tidak sembuh, kan begitu. Bisa ada kesembuhan yang kita bisanya ajaib ngomongnya. Ya saya mengalami itu. Saya tuh cuma melakukan sesuatu yang radikal malam itu. Udah sembuh saya, udah. Wis wani aku, wis wani ngopong Dan itu mendadak. Hanya cukup 1-2 jam malam itu, paginya saya sudah beres. itu. Nah. Sampai hari ini saya belum pernah bercerita apa yang sampean lakukan dalam 1 2 jam itu. Ya kapan-kapan arep meguru. Langsung disayat, wah tak langsung tahu beliau. Berjuma kalau ke depan suruh diam saja. Iya iya memang. Kapan sampean mau lelo, mau rela menceritakan pada? Ini kan banyak dokter-dokter sing -dokter, sok rumongso isa nambani jar. Sampai rela untuk menceritakan yang dua jam itu. Kapan? Uh, saya kira, saya kira ada potensi disebut sugesti. Ya kalau kita cari, kalau cari substansinya kan manusia itu khalifah. Khalifah itu berarti dia dimandati sekian persen dari Takdirnya. Jadi manusia punya hak mentakdirkan dirinya sendiri sampai batas tertentu Misalnya gitu, Allah, Tuhan bikin anda rambut keriting. Dan Tuhan membebaskan Arab kok rebonding monggo, Arab orang monggo. Hak rebonding itu ada pada manusia. Demikian juga terhadap sakit. Dan terserah serat Tuhan caranya menyembuhkan. Jadi kalau dalam Islam ada yang namanya zam-zam. Zam-zam itu satu anomali. yang menerobos ilmu. Jadi zam-zam itu sama Allah diperintahkan, jam zam kamu sembuhkan orang yang meminummu sesuai dengan permintaannya. Nah, zam-zam itu tidak bisa menyembuhkan, dia cuma sarana dari kehendak Tuhan untuk menyembuhkan apa sesuai dengan permintaan. Jadi ibu-ibu, Pak sekalian, tolong jangan saya ini tiap hari nyebul banyu itu rongatusan lah. Jadi uang itu kamu nggak banyu, ibu kanker. Ibu Junilang anak yang minggak, wos waw kuih, wah ini, ngobahnya tak sebul. Saya terus disuruh nggak nyebul. Terus bagaimana orangnya mengharap ke saya? Ya, kemarin yang kemarin dari, waktu hari raya dari Tegal datang. Oh, problemnya nya macam-macam, ada yang rakyat. Jadi aku ini pokoknya penggabannya kayak dukun ke, fuh, fuh, fuh. Jadi kalau antri di acara itu pak, pak, antri-antri antri, bisa seribu orang antri dan semua saya sayangi, semua saya senyumi sampai orang pertama, sampai orang ke 1000 saya tidak akan berkurang energi saya untuk menyayangi mereka dan taklah, taklah dia ini bisa ngopo wajah waj, oh, nanti sudah dikep tak nah, biasa ada salaman, ngambung tangan tak ambung ganti, tak rangkul nah. terus nanti dikep awakku, itu ada beribu ribu gambar dimana orang itu saya peluk di sini kuih, kuih belum aneh nanti ada yang minta begitu tangan aku tanganku dicekel diusap ke sekitar rambutnya, Terus ada lagi, ada lagi pokoknya aku diusap gitu, oh, terus gini -gini, gini -gini. Nah, Ada lagi ya yang ngapa dia ini ngapa kaplok kaplok ya. gitu. Wah, jadi ada yang jadi yang mintak di kaplog itu, ya sekitar 10% lah. Oh, Apa dia. saya, lo saya apa yang saya lakukan? Saya, saya, ya Allah, engkau yang mendatangkan mereka dan engkau yang memberi ide kepada mereka untuk merentas saya melakukan apa? Saya lakukan apa yang kau perintahkan tapi engkau yang bertanggung jawab. Munal. <tuk> betul enggak? Bang? Betul enggak? Rasional enggak? Karena saya tidak mampu menyembuhkan. Saya itu cuma melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah yang bertanggung jawab menyembuhkan. Kan begitu. Dan saya ngomong gitu betul-betul. Saya ingin tahu, saya ingin tahu. Lelapa orang yang saya ingin tahu. Orang mas bertambah ingin Salaman, modusnya. Salaman, ceritanya. Apa piye? Idoni, idoni. Cuk, idoni. Tak idoni mas. Asak ku gak angel-angel. Muno ae kok repot. Tak idoni ngono ae. Tu, ono meneh sing wis pokoke ambung cak ambung, tak ambung pipine. Terus dia ngambung pipiku. Terus wis apa wae. Iki sing paling medeni, iki sing nangis meteng iki. Datang cak, iki bujuku wis 6 tahun durung meteng. Terus gara-gara aku kan ngetengi. <laughs> <laughs> ya, <gimana? laughs> ya Allah rakyat, ini semua peristiwa kemesraan. Saya mohon para dokter mesra sama pasiennya. Karena itu sumber utama penyembuhan. Bukan mesra secara pribadi, mesra secara ketuhanan dan sosial. Jadi kita iklimnya itu iklim kemesraan. Itu akan cepat membuat Tuhan menyembuhkan pasien kita. Ya, gue Oh nama nasieng nak es mateng kaya, wah aku yang paling senang je nak es bong mateng di terkei bujune, singi naise, terus cak tolong cak anak saya diusaha didoakan, gitu, wes singi naise. Mama dia menang. Ya sudah, tapi kan semua percaya, semua tidak di pengajian saya bunda ada beda laki-laki dan perempuan tidak ada batas dan wojo menekok. Ojo meneko etnik, ojo meneko agama, lanang wedok campuran masalah. Karena di dalam kemesraan yang spiritual sifatnya tidak ada lagi, tidak ada perempuan. lagi. perempuan tuh urusan bojo nih rumah. Begitu keluar rumah kita tidak lagi, tidak perempuan kita adekan, kita manusia, kita konsumen, kita produsen. Tidak lagi perempuan, lagi perempuan urusan bojo. Nah di pengajian saya campur, tidak ada masalah. kan tidak ada yang sadar kalau dia laki-laki, tidak ada yang sadar kalau dia perempuan. Enak, apa Bu. Enak, Pak Nah, jadi sembuhnya tadi itu karena saya mesra. Ya Allah. Kalau memang aku masih harus ber... Cuman begini, Pak. Sugestinya itu saya silahkan menentukan sendiri. Misalnya kalau orang wiritan, kiai mengatakan baca al-waki'ah penghitung atus. Saya dulu bertengkar sama Gusmi Waliullah itu, almarhum. Karena saya sering nangani pasien bersama. Gus Gusmi selalu sarannya itu abot. Maca Yasin ping 300, mutar wa piye? Yasin bisa nerum kelakon nek ping 363 ora orang go, sang ora iso. Jadi saya sering nangani bersama tapi bantah banten Gus orang ojo ku burung karo nangani sama maca Anak nek Yasin ping 333, mutar wa piye, opo nang Al-Waqiah ya to. Wah ngel banget terus pengusatus bunjol raisa saya selalu ngasih yang pendek satu dua kata yang mudah dihafalkan berapa kali itu tergantung intensitas hatimu Allah yang menentukan, oh anak ini sungguh-sungguh, belum baca sudah dikabulkan, bisa juga Gimana, karena yang penting cintamu kepada kehidupan, cintamu kepada Allah, dan kepercayaanmu kepada kehendak Allah dan kasih sayang Allah, Allah maha dermawan, maha penuh kasih sayang tidak tergantung jumlah itu, nah itu itu itu contohnya pak dalam satu dua jam terus saya mengeksplorasi kemesraan dengan Allah, saya eksplorasi bener-bener. Jadi misalnya gini, sampean mau beliin istri mobil, mesakke bujukui si motoran, mongko jauh dosen misalnya gitu ya, tak gitu kan, punya niat baik terus ternyata lewat waktu sekian lama tidak punya duit untuk membelikan ya kita sholat malam ya Allah aku ini terlanjur janji sama istriku tegahkan engkau mempermalukanku di depan istriku aku saja malu apalagi engkau seharusnya engkau malu tidak mengabulkan nguno mas lah, kemana? eh medurai cara medurai apa? itu dagangan orang payu nganti maghrib ini sampai katanya rohman rohim mana ini kok enggak lagu-lagu nek orang pegalangan si jemani yang kusti Allah, pokoknya ini sesuk bayar sekolah anak, kok dagangan orang payu nganti maghrib, akhirnya kalau ente tidak kabulkan malam ini aneh mau mabuk aja Aku tak wis aku tak mendem Yo yo yo yo dikabulkan gitu kan. Dikabulkan gitu. Saya cuma ingin mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka yang mesra sampean dan mesra itu tidak harus salat rajin banget. Orang ana wong khusyuk iki jane ora ana, Mas. yo ngapusi. Ora. Sayyidina Ali pernah menjadi pemenang lomba salat khusyuk. Jurinya Nabi Muhammad. Jadi semua sahabat sholat, Nabi Muhammad dia saya ngorak gue sholat. Terus Nabi Muhammad kan pawang. Ngetok gue, apa? Tawon. Pokoknya, sholatnya supaya terganggu. Tapi Ali, khusus, Ali Ibi Nabi Talib. Khusus, mantunya diwe. Sampai akhirnya, Ali top tenang. Nggak terganggu oleh apapun. Ada bom, ada gunung meletus. Ali nggak terganggu. Akhirnya, dia kandidat juara. Terus, di tengah macam-macam ahli ditanya Ali kamu kandidat tapi kamu harus menjawab dulu pertanyaanku apa supaya semuanya nanti belajar sama kamu apa yang membuat kamu itu bisa begitu khusyuk tidak terganggu salatmu oleh apapun saja terus Ali ngomong saya itu bukan khusyuk saya itu bayangin hadiahnya apa ya Dek gue jadi gue Kerja rasa lebih-lebih, Menunggu sahaja biasa ke Boleh saya pemain rebab tu, kan Pemain rebab itu ya? Itu pentas di Washington. Juka gumi wartawan, bukan kan makhis kalau rebab beda Kan biola kan indah, tapi kalau rebab kan makhis. Tuh tepuk tangan standing ovation lama banget. Ini pemain rebab dari Jawa. terus diinterview what is the key Gita? apa kuncinya sehingga orang Jawa kalau membunyikan musik itu so you know, so deep so apa pokoknya sangat khusuk Terus wong Jawa ditakoni "Gampil niku. Sing penting niku sindene ni kudu dateng mriki. Sindene harus sebelah kiri dadi. Ndudul mm, mm, susune iki maksudnya. Niat betul-betul terbukti, Zanun ya. Ini satu lagi harus yang disampaikan pada para paling tidak ini Zanun yang pernah sakit tidaknya Zanun. Saya itu pernah diganjar kulik, kulik perut kata dokternya, sakitnya minta ampun. Jadi di IGD Rumah Sakit Sarjito itu tidur terlentang orang kuat, jenggelek. Jenggelek orang kuat, dodok di tempat tidur. dodo di tempat tidur orang kuat, terlentang lagi mengukur pokoknya tidak ada posisi yang saya bisa tahan. Saya pikir saya sudah mau dibundut, tak gulai ke orang yang mau ikat. Nah, ternyata ilmu kedokteran juga sunatullah yang benar-benar dibetulkan. Datang saudara saya itu dokter Ibnu Pranoto karena saya peksa. Saya pikir tadinya saya serangan jantung sepul kok isomongan barangnya. ya panggil dokter Ibnu 10 menit kemudian datang baru dia masukkan kalau enggak salah waktu itu yang dia masukkan ke infus itu Novalgin. Masih ada Novalgin waktu belum sampai habis sudah sembuh. Nah, sikap saya ngulai malaikat itu salah apa benar, saya? Semoga Ya, setiap saat kita itu kan antri neng orang ngerti urutane kan gitu kan, tapi kan semua antri, tukar neng orang ngerti urutane. Betul. Dan mati sama sakit tidak ada hubungannya. Saya sampai takut merengut lah waktu, mulai kata medo, aku merengut. Duka Allah. Mati saya sudah kepada Allah, tapi takut lagi orang hutusan sing medo ini. Ya. Saya tidak bisa menjawab secara empiris karena saya belum pernah mengalami itu uh, tetapi gini Bapak-bapak sekalian. Ini ponakan saya itu sedang sakit kanker, Mas Edo ikut menangani ya. Dan itu tidak ada hubungannya sama hidup dia. Hidupnya benar dia perawat, dia kerja di rumah sakit, tiba-tiba kanker berat. Gitu ya. Jadi sebenarnya sakit itu apa toh? Ya. Apakah sakit itu negatif dalam kehidupan ataukah sakit itu positif karena kadang-kadang sakit itu sebenarnya proses penyembuhan rohani bagi Allah kepada kita bisa juga. Nah, nah, malaikat datang dan tidak datang itu kan, yo pie, carane carane jawab pengaku yo, mungkin okay. saya ini menganjurkan jamaah saya untuk mengaktifasi malaikat. Jadi aktifasikan malaikatmu. Artinya kamu tiap hari harus menyapa malaikatmu. Isu-isu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita bisa lihat atau tidak, itu juga tidak ada hubungannya dengan kehebatan. Hantu tidak ada yang berani sama kita, meskipun kita tidak pernah bisa melihat dia. Saya ini harus ngusir hantu di banyak negara. Di Itali, di rumahnya musol ini saya pernah ngusir hantu. Di Karena mereka nganggapnya saya tuh ngerti. Aku kira ngerti. orang <SILENCIO> neng ya, tak ya ke, Karena dipaksa ya. Malam terakhir ya saya lakoni sama anak kayak tak parah nih wikabed. dan aku nganggo coro, nganggo coro universal. Kue hantu Italia wanita -wani karena hantu Jawa <SILENCIO> aku. Rasa macam-macam kue tak parah nih tak sentak-sentak dan teman-teman pingsan-pingsan karena saya tuh ditawur sama. makhluk-makhluk macam-macam sana tapi saya tidak merasa, aku tidak bisa ngelelok saya pokoknya aku tak paling saya rasa macam-macam ya ini konjok-konjok di kabin ini kalau aku macam-macam, aku rindu rasa macam-macam ya hai, wani, wani, wani, wani, aku tak tahu itu jadi tidak pernah ada hantu berani menampakkan diri ke saya jin, ralani kalau ada orang kesurupan sebut nama saya ini serius Paj, gue tak kandake cak nul nek terus ngene itu ya. Nanti yowes suruh aja ya. We. Ik we. Bukan apa-apa saya itu sayang sama mereka dan mereka kalau pengajian mereka datang ke saya. di pengajian saya itu banyak sekali datang. Saya saya mau ke Gunung Lawu, mau ke Gunung Ceto, mau ke Gunung, saya ke Gunung Kawis semua sudah masukin semuanya. Semua perpustakaan digital spiritual saya sudah masukin semua. Dan mereka itu sayang sama saya. Jadi ana wong jalan Watus kono wong kesurupan bola Bali. Kesurupan. Terus aku ngongkon bocah, jagi Kanjeng kowe rono. begitu cakeng itu wah saya nak boy cak nun menaik nuker terus yeah wes jadi hilang hilang jadi terus anak cakeng anjang pergi lagi kesurupan lagi beda lagi tadi suaranya gini terus berikutnya suaranya begitu terus aku ngomongkan menaik si Jinme wah cak nun menaik wah wes kau nuker cak nun ngerasa aku ya yes senang pada bulan nuker jadi senang saya Jin itu sama saya itu cinta jin itu Anda jangan anggap khayal. Jin disebut oleh Allah lebih dulu dari manusia di semua ayat kecuali satu ayat, Dok. Berpuluh-puluh kali Allah menyebut makhluk itu jin wal insi, bukan insi wal jin. Jadi jin itu senior kita. Malaikat senior kita, alam senior kita, tetapi yang paling senior adalah nur Muhammad. Kalau Anda berada pada jalur Muhammad maka Anda menjadi senior dan Anda yang nanti pertama giliran masuk surga. Itu Dan surga itu bukan sesuatu yang kita kita cita-citakan. Kita itu dulu di surga. Cuman sekarang outbound sebentar ke sini dan jangan jangan tidak lulus di sini gitu loh, Pak. Gitu loh. Nah, saya saya kira saya kira kita masih lama, Pak. Bertugas outbound ini, Pak. Insyaallah gitu ya. Monggo berikutnya beliau mungkin. Pak Sipri monggo. kasih Canon gini Canon jadi saat bulan puasa itu hampir semua orang yang menjalankan puasa 10 hari terakhir berharap-harap mendapat sesuatu sampai dia tidak pulang ke rumah istilahnya itu tahunya dapat itu bagaimana Canon Ya gini, jadi tadi kan saya bilang ada enam evolusi tadi ya Bu ya jadi kita ini sudah di evolusi keempat, tapi kita berpikirnya masih praempat, jadi kita masih berpikirnya materi, jadi kalau ngomong surga, kita bayangkan itu jasad, kita bayangkan pahala itu adalah tambahan duit, tambahan emas, kan gitu, jadi cara berpikir kita masih materialistik bahkan kita bersotak, kok ingin mendapatkan balasan berlipat-lipat yang gitu Jadi kita ini masih berpikir kapitalis. Jadi kalau lotere kloter di sepuluh hari terakhir itu kita bayangkan buh emas, buh duit, oke, okay, buh untuk lotere kan begitu. Jadi kita masih berpikir materialistik. Dan itu yenda apa apa. Tetapi menurut saya, menurut saya itu rugi. Kalau lotere kloter itu gini, soal cara berpikir dia disebut lotere kloter itu. Ya Tanas Jalul Malah Ikati Waru Kufi Habit Nirobi Himin Amrin salamun Kata Matla Ilfadh Dia disebut ayatul Khotir itu karena malam itu Alquran diturunkan yang begitu. Leh le kurang opor Alaihtul Khotir. Kapan tidak Alaihtul Khotir dalam hidup ini? Kamu lihat dirimu. coba Kamu lihat sih. Saya berang tanya sama Pak Edad. hidup itu jatah usia apa jatah jumlah detak jantung anu lah jadi olahraga lari pagi olahraga jantung itu jangan jangan mempercepat loh karena urusannya tuh jatah detak kok jumlah detak jantungnya berapa jangan jangankan gitu dan saya itu lagi misalnya tek, tek, tek, itu berapa kali setiap orang ditulis di laukil mahfud kamu sekian kali kamu sekian kali nenekku kamu olahraga Wah, jadi tá, tá, tá, tá, tá, wah, cepet. cepat Makanya saya enggak pernah olahraga. Dan saya tidak pernah mau cemas, saya tidak pernah mau panik. Ya, saya menghadapi apapun saya tidak tidak t, tidak berubah apa namanya? Ritmo saya. Saya tidak mau Jadi misalnya oleh rasa sakit aja saya tidak mau ditindas. Rasa sakit itu saya taruh di situ misalnya Ini pijat refleksi, katanya sakit. Wis, gue dudulun sak, naek naek jadi naek kurasawis. Raksawis aku, wis tau, dudulun sakar mu. Loro ning aku orang kalah karuloraku. Wis tadi motor, gue ingin nanya ni, siapa orang apa poyo? Orang aku je loro ning aku isang atas siloro. Loro ning kau noljari nih ya, uno. Loro pak, tapi saya ambil jarak dari sakit. itu ya ini ini saya melebarkan ke sini supaya kita tuh jangan kapitalistik terhadap lailatul qadar kurang apa puasa aja kok nunggu Ramadan hidup adalah puasa hidup itu dosis hidup itu menahan diri hidup itu ngerti kapan makan ngerti kapan berhenti makan ngerti makan apa ngerti makan seberapa that is life hidup itu dosis kan gitu nah lailul qadar any time lailatul qadar kalau saya weng malam koder atau momentum dimana ada kodar, hidup adalah kodho dan kodar. Apa bedanya, kan rukun iman itu, apa bedanya kodo sama kodar, kodho itu default, kalau kodar itu custom, kan gitu. Jadi default kita sudah kita terima selama ini, bahwa kalau ngun, nek, nek, kan nek jari wong jauh ngunduh waing pakarti, ya karma atau in, in nama serius eh itu sudah pasti itu, itu kodho. Nah sekarang kodar ini dinamis. Dan kodar ini kamu jangan jadi objek anda subyeknya. Jadi saya itu tidak pernah, kemarin saya selama dua hari saya nulis 40 tulisan. Saya setorkan ke anak-anak Kati Piro. Itu saya nulis itu tidak mikir. Karena saya tidak punya tugas untuk berpikir. Yang punya tugas berpikir itu pikiran saya. Le soal kaya, enggak. Terus aku tangi turu, tak tikai ya, enggak. Terus aku ngetik, iki yang ngetik. ndak pakai energi. Makanya di kedokteran juga kan, mestinya ada, apa ya, komprehensi terhadap dimensi-dimensi ilmu yang lain di kedokteran. Tidak hanya fisio, apa namanya? Fisiologi, ada banyak-banyak ada banyak kemungkinan yang lain. Misalnya, manajemen tenaga, orang bertanya, acara saya itu kan rata-rata 8 jam bu, dan saya duduknya duduk tahiyat itu. wis pokoknya kapol reso, kapol dal, kapasusoknya rata-rata lunggu aku. Mulanya aku begitu, pak sampean lunggu, sak karep sampean, orang sak aku. Nih aku mesti lunggu, koyak tahiyat kaya. Itu berjam-jam, gitu kan. Asam murad, menda semu wani pokoknya aku <laughs> asam murad asam murad itu anggota saya Kamu kalau saya izinkan kamu boleh kalau enggak gitu nah itu dimensi ilmu apa bapak-bapak sekalian siapa yang berkuasa atas kesembuhan kenapa engkau tidak mencari sebanyak mungkin tali dengan yang maha mentakdirkan yang maha memiliki kodar kodar itu kata bendanya takdir itu masdarnya atau adjektifnya takdir adalah pengkodaran Nah, Anda dikasih limpahan oleh Allah untuk mentakdirkan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda malam Ramadan, Anda tinggal memetik. Tinggal memetik. Cuman kalau masalahnya kamu itu pamrih, pengen emas, pengen duit lebih banyak. Dan itu Allah tersinggung. Kamu kok tidak percaya sama saya? Jadi, orang berdoa itu kadang-kadang dilematis, Bu. Kalau kita minta ya Allah, ya mau tuh onong dungo nanti setengah jam. Allah dibacain makalah ya Allah, ini Indonesia sedang mengalami wah makalah ya. <laughs> ini ada konflik antar ini ya Allah, ini ada kriminalisasi ulama ya Allah. Wah ini, ini. wah seroah, jadi gue Allah, wah seroah aku, aku mah kuasa gitu kan, dunga wajib tawon gitu kan. Terus ya Allah. kuatkanlah iman kami gini, gini, gini buah wanjalu, terus Allah mengatakan gini kamu itu kurang apa, tiap hari saya kasih minta terus minta terus, banyak sekali permintaan kamu gitu kan, kalau kita berdoa terus akhirnya kita takut, ya sudah saya tidak berdoa terserah-serah Allah aja dapat tiga hari kita tidak berdoa, Allah bilang lagi kok sumbong, yang baik yang benar yang mana mas berdoa apa tidak kalau berdoa, anda bilang saya kurang apa ngasih kamu kamu gak usah ngatur detak jantung saya bikin dan jantungmu berdetak kamu gak bisa berkuasa atas cetak jantungmu kamu masih minta, tapi kalau nggak minta dia bilang, tumben nggak minta terus uto astajib lagum kata Allah, jadi yang mana ini nah itu namanya dosis bu, kita masing-masing yang mengerti kapan kita minta, wajar apa tidak permintaan kita, dosisnya tepat apa tidak, kan begitu masalahnya itu, nah jadi Lailatul Qadar itu kalau saran saya itu anytime. Siang malam tidak tidak hanya berdasarkan matahari. Hatimu sering siang di malam hari dan hatimu sering malam di siang hari. Betul enggak, Bu? Anda menghadapi pasien itu malam apa siang, Pak Det? Malam adalah tidak tahu karena gelap, siang adalah terang benderang sehingga kita tahu. Kalau menghadapi pasien itu siang apa malam? Sok siang sok malam. Oke di siang kalau malamnya. Orang orang jualan, orang narik taksi, narik ojek, gojek itu kan malam toh. Pak. Dia tidak tahu dapat order berapa. Orang jual nasi laku, itu semua malam. Maka Allah selalu mengatakan Subhanallah di asrobi abdihi layelah. Mahasuci Allah yang perjalankan hambanya di malam hari, tidak ada di siang hari. artinya selalu di depanmu itu sesuatu yang harus kita cari terus ijtihad terus rendah hati terus golek terus bisa rumongso terus kan itu bukan rumongso bisa gitu ya pak ya terima sisa ini waktunya juga sudah panjang tapi dalam hati kita dan apa dalam hubungan kita sehari-hari dengan teman kerja seringkali sulit memaafkan ya toh. nah mumpung sekarang ada dukun yang sudah dukuni beribu-ibu orang tolong ini didukuni yang pertama doa utama kita setiap hari itu singkudu ngiling-ngiling yang kedua gimana supaya kita mudah memaafkan orang lain dengan betul-betul penuh kasih sayang itu saja Oke, okay. memang secara dalam ilmu psikologi ya bukan ilmu saya dalam common sense psikologi kan ada empat macam manusia ada orang yang sukar marah tapi mudah memaafkan yang kedua ada orang mudah marah sukar memaafkan ada orang mudah marah mudah memaafkan dan ada orang sukar marah sukar memaafkan Jadi pokoknya ada empat macam Sama dengan kalau soal ilmu ada orang yang ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Yang kedua orang ngerti tapi nggak ngerti kalau dia ngerti. Ini posisinya beda. Yang pertama, tem, apa, belajarlah kepada dia. Karena dia ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Yang kedua orang yang ngerti tapi tidak ngerti bahwa dia ngerti. Bangunkan dia karena dia tertidur. Yang ketiga orang yang nggak ngerti tapi ngerti bahwa dia nggak ngerti. Ya Temanilah dia. untuk berubah menjadi mengerti. Yang keempat ini yang mayoritas, orang yang tidak ngerti dan tidak ngerti bahwa dia tidak ngerti. Iki opsinya tiga, jadi punya satu tinggalen nomeloro kaploken, <laughs> Soalnya, gitu. ya itu monggolah. Nah kembali ke soal memaafkan tadi, Kesalahan dunia dakwah selama ini adalah menyuruh orang berbuat baik dan menegak-negakkan kebenaran. Maksud saya gini, kebenaran itu tidak untuk engkau pamerkan. Kebenaran itu untuk bekal di dalam dirimu. Ya, Tapi keluarnya, tadi saya kasih, keluarnya itu harus akhlakul karimah, kelembutan, kasih sayang, keamanan bersama. Ada orang pincang. Nggak usah kita sebut, nang dijang. Meskipun benar, dia pincang. Tapi tidak boleh kebenaran tentang pinjang itu anda omongkan. Pasien, aku n mas kconco zaman Bian mulai ada apa kui sini usus buntu gitu. Dalam awal awal kita kenal usus buntu, Wono kconco ku, wah, seluarok ayu, menganti di jejuk jejuk, seluarok, Terus, Kita setengah mati melindungi dia. Waktu itu kita belum belum terbiasa ke dokter untuk. mengatasi usus buntu wong urung patio kenal opo kuwi lho pokoke lara ora karuan gae terus ana siji wong Aceh teko kancaku juga teko ini satu di antara tujuh penyakit yang mematikan ini orang Aceh dijejuk karo arek iki dah ya sih orang yang mau mati pun ndak bisa kita bilang ndak boleh kita bilang to pak iki kayaknya Mau mati kami ini lagi Ini enggak boleh kan bilang gitu. Tetap harus kita. Karena meskipun pasti mati menurut ilmu kita, dia belum tentu mati menurut ilmu Allah. Allah bisa merubah satu detik sebelum itu dijadik, di, di, terjadi. Allah bisa merubah kapan saja. Dan Allah punya merubah siapa saja, merubah apa saja, membatalkan kehidupan ini pun Allah berhak. Nah, jadi saya bilang tadi, Kita itu jangan menyuruh orang berbuat baik, berbuat benar. Tapi menciptakan situasi di mana kita itu bisa menikmati kebenaran dan kebaikan. Orang yang sukar memaafkan itu dia tidak ngerti bahwa memaafkan itu lebih nikmat daripada tidak memaafkan. Nikmatnya memaafkan itu luar biasa. Ya ini yang diceritakan Mas Yudhata itu kan, itu masih masih ada orang-orang yang nyandet saya rombongan itu. Dan saya sayangi mereka, dan saya lindungi, jangan sampai dia tahu bahwa saya tahu. Uang ya Itu soal politik, zaman Gus Dur dulu biasa lah. Dan saya maafkan, saya tidak pernah tidak maafkan siapapun. Karena nikmat luar biasa. Di fitnah orang itu saya, ya Allah. Istri saya ditanya, Mbak Via gimana, Cak Nun kan sering di orang, rasanya bagaimana? Ya enggak ada masalah. lu kok enggak ada masalah, kan di fitnah terus, videonya di karang-karang. ditukar Habib Rizik, ditukar Gus Opa, kan Cak Nun di fitnah macam-macam. Mbak Fian mengatakan, kalau Cak Nun yang memfitnah baru saya stres. Tapi kalau Cak Nun yang saya senang. Karena ada rumus wama roma ita idroma ita roma. Kalau ada kejahatan, menimpa kita. Kalau kita online sama malaikat dan Allah. Maka kejahatan yang sampai yang meluncur ke kita itu akan diambil oleh malaikat kita. yang speednya lebih tinggi dari kemampuan manusia sehingga ketika sampai ke kita dia dirubah menjadi rizki itu itu kalau sampean wiritanya begitu nanti diapain sama orang jadinya malah baik jadi rezeki malahan itu karena wama romaita itu romaita walaqinalloh cari apa nanti di Quran saja sesungguhnya bukan al bukan kamu yang melemparku tapi Allah yang melemparku kan begitu jadi fitnah itu Bisa jadi positif untuk Anda. Tapi pasti negatif bagi yang melakukan. Orang yang tidak memaafkan, rugi dia tidak memaafkan. Dia tidak ngerti betapa animatnya memaafkan. Allah sendiri punya enam sifat pemaaf, Pak. Enam sifat pemaaf. Jadi dosa pribadi, gofur. Untuk dosa sosial, gofar. Terus nanti ada yang sifatnya yang sifatnya hati, nurani, psikologi itu al -afu. Pokoknya macam-macam konteksnya. Tapi Allah selalu memaafkan. wahai hambaku datanglah kepadaku meskipun dengan memanggul dosa setinggi gunung percayalah bahwa semua gunung-gunung dosamu itu tidak berarti bagi alam semesta pemaafanku yang akan menelan semua dosa-dosamu Itu. maka kalau saya memaafkan atau kalaupun saya punya dendam Bapak dendam itu saya daya gunakan untuk membakar energi Tapi keluarnya tidak boleh menjadi menjadi tindakan kepada orang yang dendami. dendam itu baik, asalkan dimanage sebagai energi. Saya difitnah senang saya. Sampai ingin ingin saya bikin saya barang fitnah saya. Tak sediakan duit banyak, semakin besar fitnanya. Dan saya sudah ngalamin kok, sejak zaman Bung Karno sampai sekarang, oh tidak ada artinya semua itu. Tidak akan berakibat apa-apa sama saya. Wong saya tidak hidup di Indonesia, saya hidup sama Allah. Indonesia itu anak asuh saya, tak gendong tiap malam. Tadi malam, Ismail Yusanto DPP PD itu sama anaknya datang, anaknya itu begitu datang tak peluk tidur langsung mas, nggak sampai 10 detik, tak peluk langsung tidur sudah sepanjang pertemuan dua jam itu dia di pangkuan saya, saya dikep gitu. Jadi itu Allah cara Allah menunjukkan kepada HTI siapa saya. Nah, anaknya yang pelukanku, ku, kuharap ngomong apa gue, <laughs> ya yeah, nah? luar ngomong ideologi, khilafah wawurah iso koi anakmu itu tak cekel set langsung turun dan dia seperti seolah dia cucu saya, dan begitu kenal sama saya, langsung gambarnya oke banget, jangan tak dekep ketika foto saya masih tidur saya dekep gini koi terus bapaknya ngomong apa, ngomong apa, kan gak bisa sombong lagi sama saya, ndak bisa mototo-mototo lagi Gitu, mas, Ada lagi tokoh lain, Pak. Ada tokoh lain yang hebat secara nasional. Ini juga potensial bisa memusuhi saya, bisa memfitnah saya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sama saya. Kenapa? Karena Allah punya cara sendiri, Pak, kalau mau nolong kita. Jadi kami dari Australia, Gai Kanjeng, bareng sama tokoh ini, eh, sama istrinya tokoh ini. turun di Denpasar, istrinya tokoh ini buka handphone, ada berita bahwa mertuanya meninggal. Dia langsung pingsan, saya di belakangnya. Cak, ini. Ya cak. Udah, tak tampung, tak panggilin orang-orang bandara, pakai kursi roda, tak urusi sampai boarding lagi ke Jakarta, kami ke Jogja. Maksud saya gini, Bu Jo harus ngomong apa? Gini orang-orang aku ngeblak, rasa ngomong ideologi rasa ngomong macam-macam karo Gusti Allahtur nah Ibu bapak kalian percaya bahwa Allah punya banyak sekali cara termasuk menyembuhkan pasien kita gitu gitu jadi saya mau saya bukan mohon saya ingin anda semua menyadari itu semua secara luas sehingga menemukan nekmal maula wa nikmat nasir itu bahwa memaafkan itu nikmatnya luar biasa, memberi itu nikmatnya luar biasa. Tidak meminta kepada Allah kadang-kadang juga kenikmatan, meskipun di saat lain minta itu yang lebih nikmat. Jadi yang penting nikmatnya bukan baiknya, bukan baiknya, bukan benernya, tapi Anda bisa menikmati semua itu. Itu. Saya tidak tepat jawaban saya menurut sampean saya mohon maaf dibudekan Monggo ini ada sumur yang perlu kita eksploitasi sedikit, sedikit saja uh, kalau saya melihat sekarang itu banyak orang galau ya kalau artinya tidak sinkron antara tampaknya dengan apa yang ada dalam hatinya gitu nah itu bagaimana itu padahal kalau kita lihat kelihatannya semua arahnya mau ke apa Wah. Religius sekali, tapi sebetulnya dari sisi uh, perilakunya itu kok munculnya berbeda. Ungkapkan. Cumanlah uh, jawabnya ya, mau pakai terminologi atau metodologi yang luas waktunya juga tidak cukup. Tapi, tapi saya kira memang ada kelemahan pendidikan keagamaan bu. Jadi kita tidak Itu namanya Talbis. Talbis itu dari kata Iblis. Iblis itu sampai tahu ceritanya kenapa Nabi Adam turun ke bumi, diturun ke bumi itu, karena dia ketipu, dia didatangi tamu berpakaian kayak mereka Jibril, disangka Jibril. Maka dia taat, disuruh mendekati pohon itu, ya padahal ternyata itu Iblis. Iblis. Akhirnya dia terlanjur sudah mendekati pohon itu dan sama Tuhan diusir ke bumi. Gitu. Jadi yang di, berlangsung sekarang itu kan, kita itu ditipu oleh iblis yang berpakaian malaikat. Begitulah kalau pilkada, begitulah kalau politik, ya? Bu, ya. begitulah kalau macam-macam. Ya, ya. Kita itu pokoknya, apalagi kalau Anda ngerti Freemason, Illuminati, Anda ngerti desain globalnya Yahudi, Anda ngerti macam-macam, Anda akan tahu bahwa paket utama, yang disebut penjajahan atau mobilisasi e, kepada masyarakat timur ya yang akan dibaratkan itu adalah mereka menciptakan pandangan melalui pendidikan melalui media massa melalui cara berpikir melalui produk-produk sampai sekarang melalui melalui produk-produk yang anu yang anak-anak pun dimasukin tuh untuk merubah pandangan anda bahwa yang anda sangka surga itu sebenarnya neraka dan yang anda sangka neraka sebenarnya itu surga jadi sekarang itu kita itu, kita itu belum bisa mengidentifikasi secara persis sebenarnya yang neraka yang mana yang surga yang mana, kalau kita sampai kepada empirisme seperti yang ibu bilang tadi itu, jadi kita itu seringkali bukan karab munafik nih, orang mudeng orang mudeng lebih ngene kalau gendera nesu hut ya gitu ya, ya di UN-nya itu banyak yang tidak mau upacara hari Senin ini kan soal cara berpikir tuh bu Maso ada orang nyembah bendera ih hmm, itu kan cuman lambang bahwa kita ini bangsa Indonesia gitulah yang kita hormati kesepakatan nasional ini bukan kainnya itu kan lu edewiki nilungwadoh tugas, pilih nggowo katok ibojo kan begitu nah untuk kangen-kangenan tak segera diumbah, dia diambus-ambus kayak apakah kita ini penggemar katok? lah bukan kita ini pecinta istri, pecinta suami lambangnya kehadiran istri atau suami pada perantauan kita adalah katok itu bukan katok itu yang kita sembah Kita umroh itu bukan nyembah Ka'bah, bukan nyium hajar aswad. Kalau mau nyium batu ngapain jauh-jauh ke Mekkah? Bayar ato ato, ngolek watu nengkaliu oke okay banget. Tinggal dicium. Sampai orang-orang itu saya sarankan sudahlah kalau kamu nggak mungkin naik haji kamu bikin Ka'bah, Ka'ban di belakang rumahmu, ubeng-ubeng ubungan odew, kayak ono watu, ambung-ambungan watu, nenek ono kiai nesu, apa betawi, lu kok betah pun? lagi kok lungo kaji kok tawaf, kok ini gini. Kulah mboten tawaf, kulah ini ngincipi. Saya ini cuma bayang-bayangin lah. Kulah itu Mekah, mboten sampeyan bayar ya. Ya saya cuma bayangkan boleh kalau cuma begitu-begitu. Jadi, orang nggak ngerti, Syirik ndak ngerti. Dik-dik, serik. Loh apanya? Menyan kok Syirik keris kok Syirik Syirik itu letaknya di pikiranmu dan di hatimu, tidak di benda. Menyan, arep keris, arep ndak ada masalah. Allah wong jaran kepang mangan pari dinesoni, mangan beling dinesoni. Wis ora ngunukke sego, malah nesu. Kan ngitu kan mestine dibelikin nasi dong. Wong dia nggak punya makan sampai beling-beling dipangan kan begitu. Jadi menurut saya, Bu, kuncinya adalah memang harus ada re-edukasi, terutama di masjid-masjid. Maksud masjid-masjid mestinya ada kajian-kajian sing sifatin tidak doktrinatif tapi golek ilmu tenan. sekarang tuh gak ada semua ustad itu, semua ulama itu punyanya doktrin dan dia punya kepentingan untuk punya umat itu masalahnya di Madura begitu semua pengen punya umat dan saya tak buang umat awas gue em hamalnya tak tunyuraimu dia bilang, saya bukan kiai aku temanmu, aku mbahmu aku kakakmu, aku sahabatmu aku cinta padamu, kamu cinta padaku enggak ada feodalisme, enggak ada kultus individu aku randu anak buah aku mau tanggung jawab tentang kelakuanmu kalau saya punya umat, apa maksudnya? apa saya bertanggung jawab terhadap kelakuan umat saya? kalau saya punya anggota, saya membaikat apa saya tanggung jawab terhadap dia? kamu juga jangan mau dibbaikat anda juga jangan mau dibbaikat Kalau mau di beat, tanya dulu sama yang beat, sampai tanggung jawab nih. Kan kalau di beat, orang, kan tanggung jawab ya. Kalau enggak, saya tidak punya anggota, sampai hari ini saya tidak punya umat, dan saya tidak akui sebagai umat saya. Anda orang yang mandiri, Anda orang yang otentik, Anda punya hubungan langsung sama Allah. Tempolah kehidupannya masing-masing, dan Anda bukan bagian dari saya. dan Anda tidak harus meniru saya. Saya kesini tidak untuk Anda hormati. Saya kesini untuk mengajak Anda menghormati Allah dan Rasulullah. Saya tidak ada, tidak ada masalah. Aku rapaten. Gitu. Kalau orang berani seperti itu, Bu, insya Allah, orang tidak akan tuding-tudingan. Akhirnya kadang-kadang bukan karena munafik, tapi karena tidak ngerti Pak. Tidak ngerti itu gini, Bu, contohnya, Bu. Sampai bisa membedakan antara orang boros sama orang loman. Jadi orang hemat sama orang pelit itu bedanya apa? Itu peristiwa pelit atau peristiwa hemat? Gimana cara membedakan? Yang ngerti kan yang bersangkutan. Apalagi kalau or, ini orang istiqomah, wah gitu teguh pendirian, kayak jadi sini orang, gue keras kepala, gue begukuk ya kan sama peristiwanya bu, sama. Nah, ini orang nggak bedain. untuk itu intoleran. Dia lupa bahwa tuduhan intoleran pasti berasal dari orang yang juga intoleran. Pasti itu. Nabi Nekka Tunggalika, ya kabe, sak demi-demi, sak setan, sak kuntilanak, kabe, Nabi Nekka Tunggalika. Dan saya menerima semuanya. Iblis saya belain. Emang Iblis berani sama Allah. Iblis itu menjadi Iblis yang nyuruh Allah. dipelajari dong yang nyuruh Allah dan Iblis itu sudah kapok jadi Iblis sekarang buat usul kalau pensiun dini itu usul sama Allah Lu ngapak Iblis lah kalau ini aja yang beri pun malih kalau pun gak ada setan penutama kita di Indonesia kalau supply setan-setan yang paling ampuh Aneh saya ini setan-setan itu pun putus asa KP, kelangan penggawaian. Loh kok keelangan penggawaian setan itu ngomong-ngomongnya paling pol korupsi 100 pun jumpa miliar Jadi setan tidak ada gunanya di Indonesia karena manusianya sudah lebih dari setan. Itu namanya talbis bu. Nah kita harus berhati-hati, kita harus mengerti bedanya hemat sama pelit, boros sama loman, sodakoh sama Sekarang kalau kita berpikirnya sekuler, untuk apa naik gaji? Habis-habisin duit. Kan gitu. Untuk apa sodako? Yang enggak-enggak aja. Kan gitu. Ngapain itu sholat? Wasting time. Kan gitu. Kan gitu. Kalau kita berpikirnya tidak ada Allah. Kan gitu. Nah jadi menurut saya, Bu, saya senang sekali ada acara-acara seperti ini di kedokteran, di Polres, di Kodim. Anda kan tahu Kodim itu kalau ulang tahun kadang-kadang ada lomba. hadroh coba pula ngri to kuwi tentara dicak-cak jeng ngono kuwi iki nyenengke kuwi nang Indonesia toh ala tentara kok hadroan gitu kan ki orang Indonesia di Indonesia tuh ya Allah orang ora iso apa apakke itu bapak sekalian wis kapusan di karo wong Indonesia wong kaya eksok ngapusi kok diapusian gitu kan nah jadi Bu jawaban saya menurut saya tidak bisa lengkap tapi tapi saya kira memang pembelajaran terus kita lakukan jadi ada kajian-kajian daripada bentrok merah lawan it, melawan hijau daripada mb basul masail bareng saya selalu menganjurkan ngapain tuh ini majelis tarjih fatwa basul masail NU NO fatwa MUI fatwa mbok rapat sih terus fatwa bareng gitu loh keumatnya bingung, si jiriyoyo sesuk burung, si jidurung, si benar, si yang Untung sekarang ini tidak ada masalah karena sudah ada proyek yang lebih besar, tidak urusan. hari raya Idul Fitri tanggal berapa. Anda tahu itu semua proyek aja. Itu loh mas, itu ujung-ujungnya itu yaitu do. gitu loh. Masa, mosok hilal, terlihat harus ada hilal dua persen, dua setengah persen, itu gimana sih orang-orang itu? Itu dulu enggak ada ukuran 2%. Itu 2 derajat, enggak ada. Itu gini loh, itu kan idiom namanya. Nanti kok edot kok urung ketok gitu. Itu maksudnya kok belum kelihatan batang hidungnya, itu kan, itu kan ungkapan. Bukan kok kita cari hidungnya edot bener ya, enggak. Kok dia belum kelihatan, tapi bahasanya itu kok belum kelihatan batang hidungnya. Nah, dua-dua persen itu ketoklah rong-rong persen bukan dua persen regulatif rong-rong persen ini enak caru jalan ini sak hoha suidak jaran, wuh sak dayak, itu maksudnya banyak sekali bukan kok terus cari orang dayak, bener banyak VK yang diciptakan berdasarkan kesalahpahaman kata seperti itu sebenarnya itu idiom idiom dan misalnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya. Laylat, apa, malam Qadar itu seperti lebih bagus dari seribu bulan, dihitung sewu tenang, ora, ora kuih nak carusan, maewewu gitu loh. Itu idiom, bahasa sastra. Ini kalau mufasir, ahli agama, ahli politik, enggak ngerti sastra. Angkonek Khairul Anwar mengatakan, aku ini binatang jalan. Polisi, binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang, tapi aku akan mengerjang. Bu lagi, anarki, Iya, puisi, Pak. Itu puisi. Makanya sekarang sampai ada cerpan itu haram karena bohong. Pihitanya, Bia ini menungso kok. Ya pedok. Oke Bapak, sekarang mohon, ini waktu sudah habis, sudah terlalu larut, saya mohon maaf. Jawabnya tidak mudah, maka agak kadang-kadang saya lari ke sana kemari. Tapi yang penting menurut saya sekarang ini bukan apakah Anda setuju atau tidak pada Omongan saya, tidak penting apakah Anda faham atau itu, tidak, tidak penting apakah itu ilmu benar apa tidak. Yang penting kita bermesraan di dalam itikat yang baik bersama-sama. Ingin berdamai, ingin enak, ingin seimbang satu sama lain. Dan nanti terjadinya itu tidak karena saya, tidak karena Anda, tapi karena perkenan Allah, Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah Anda duga dari Allah Subhanahu SWT. Saya mohon izin mohon maaf atas semua kekurangan saya. Kul indil altu fa inna ma adillu ala nafsi fa inni tadaitu bima yuhi ya ilaiya rabbi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan kepada Cak Nun untuk memimpin doa. Monggo Zak. Saudara yaitu salah satu, salah satu yang saya hindari. Sebenarnya itu yang meng, meng, yang mau dalam sejarah itu yang membuat ada kiai itu karena permintaan seperti itu. Jadi saya diminta, Kak Nun tolong berdoa, Kiai, gitu. Kiai, gitu. Iki baik, Kiai, terus Edot, ayah Mas Edot, Kiai Rene meneh kiai, kiai, kiai. Akhirnya sing terakhir terpaksa. Nah, yang terakhir itu yang disebut, oh, sing di sini kiai, gitu. Asal-asalnya kiai, kiai, gitu loh Mas. Asal-asalnya kata kiai di situ. Loh, ya apa karanganku Karamanku Sama Jogja itu kan, disebut Jogja itu karena orang Belanda bertamu ke sini, awalnya untuk menjajaki VOC itu. Nah orang Jogja itu kalau nyuguh kan pakai Jog, begitu minum Jog ya, gitu. Jog ya, Jog lagi, Jog lagi, Jog ya, gitu. Oh terus akhirnya uang Londo iki terus, oh iki Jog, Jog ya, Jog ya, gitu. Akhirnya terus mereka terus ke timur, berhenti di Solo. Di sana kok orang ditawani ya, ngombewes menudak, kok orang Jog ya, terus Dek, nolehkan itu, soh, lho, soh. Akhirnya jenenge Solo, belum Mbak? Akhirnya penting jenengan seneng hati nih, ya moga-moga sehat awa'e, kendrem keluargane, ya. Dan semua yang oleh Allah diberi cobaan, diberikan jalan keluar. Semua yang Allah apa, sekarang masih agak kisru oleh Allah dibikin terang yang masih sempit dibikin luas yang masih belum tercapai oleh Allah dikasih pencapaian bertahap ya dan ada yang mendapat kejutan-kejutan dan bahkan akan ada yang mendapat fadilah dan keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala itu doa loh wisang Ya, robbana atina fid ya hasanah wa fil hasanah wa qina banar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alall salin Ya Allah, inna ma amruhu idza arada Hukun ay yaqul fayakun kun fayakun. Kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi wa ilayhi alamin.